Hvalaikum sederlun. Berita malam edisi hari ini, Kamis 22 Desember 2016, dibacakan Bacakan Ardiansyah. Sebuah mobil terbakar saat berhenti di traffic light Loksmale. Wanita turunan Tionghoa ditangkap karena jual miras di Aceh Barat. Jalan antar kecamatan di Pidijaya Amblas, ke sungai.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 Sudarlun sebuah mobil Toyota Yaris BL743N tiba-tiba terbakar saat berhenti di traffic light Simpang jam Loksmawe Rabu malam sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini namun sempat terjadi kepanikan warga sekitar termasuk pengemudinya Dina 31 tahun. Informasi yang dihimpun Dina yang tinggal di desa Tumpuk Tengok kecamatan Banda Sakti Loksmawe bergerak dari rumahnya hendak ke kota. Tiba di simpang jam lampu merah traffic light menyala sehingga mobil yang dikendarainya harus berhenti. Tiba-tiba Dinam melihat di bagian depan mobilnya keluar api sehingga ia langsung keluar mobil. Begitu juga para pengendara lainnya yang ada di dekat mobil segera menjauh. Dalam waktu singkat api semakin membesar. Kondisi ini langsung menimbulkan kemacetan dan kemacetan dan kepanikan warga. Personel Polres Loksmawe yang ada di simpang Pos Jam langsung mengamankan lokasi dan mengatur lalu lintas. 2 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api pada mobil milik pegawai rumah sakit Cut Mutia Aceh Utara itu. Selanjutnya mobil itu diderek ke rumah dinas di Tumpuk Tengah. Dalun Polres Aceh Barat menangkap wanita berinisial Y30 tahun warga keturunan Tionghoa di desa Ujung Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, selasa malam kemarin karena menjual minuman keras. Selain menangkap wanita tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti minuman keras. Penangkapan wanita berinisial R berawal dari laporan masyarakat dan kecurigaan polisi. Kemudian polisi menggerebek rumah tersangka R dan mengamankan barang bukti puluhan botol dan kaleng miras berbagai merek. Kasateri Skrim Polres Aceh Barat AKP Fitri Hadi mengatakan kasus ini masih didalami pihaknya dan pelaku dijerat dengan kanun Aceh dengan ancaman cambukan 60 kali. Pelaku R kini masih dalam pemeriksaan penyidik. Diduga miras ini dijual untuk malam tahun baru mendatang. Penangkapan miras ini merupakan perintah Mabes Polri dan Polda dalam rangka memberantas praktik kejahatan minuman keras yang meresahkan masyarakat. Polres Aceh Barat kembali menghimbau masyarakat untuk melaporkan ke polisi terdekat bila di daerahnya terdapat kejahatan, minuman keras, dan pelaku kriminal lain menjelang pergantian tahun baru. Sudarlun ruas jalan penghubung antar kecamatan Pantiraja dengan Bandar Baru Pidijaya dilaporkan amblas ke sungai sepanjang 50 meter. Kondisi ini menyebabkan ribuan warga di pedalaman dua kecamatan itu terancam terisolir. Tokoh masyarakat Gampung Mukablang, Kecamatan Pantiraja Pidjaya, Evendi mengatakan badan jalan yang amblas dan retak mulai dari Gampung Mukablang di Kecamatan Pantiraja menuju ke mukiman Cubo, Kecamatan Bandar Baru. Pasca gempa 7 Desember lalu, ruas jalan yang berada di sisi Krung Pantiraja ini mengalami retak sepanjang 50 meter dan sebagian telah amblas ke sungai. Dari 50 meter badan jalan yang terbelah di bagian tengahnya, 10 meter di antaranya amblas keseluruhan, sehingga jalan ini nyaris putus. Warga khawatir putusnya jalan ini akan membuat kawasan menjadi terisolir. Jikapun harus mencari akses lain, warga di 8 desa dalam kemukiman cubu harus memutar menuju Pantiraja dengan menempuh jarak 10 hingga 12 kilometer menuju persimpangan Paru Kedih. Jarlun Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meninjau pelayanan di Puskesmas Perdada Biren, Kamis pagi. Peninjauan dilakukan untuk meningkatkan status Puskesmas Perdada menjadi Puskesmas terakreditasi di Indonesia. Tim yang diketuai Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Eka Fiora SPKJ, mengamati dan meninjau pelayanan di Puskesmas Perdada. Tim menilai pelayanan administrasi, fasilitas kesehatan, pelayanan perawat dan dokter di ruang rawat inap dan rawat jalan hingga kebersihan di puskesmas. Eka Fiora mengatakan dari hasil amatan dan peninjauan pihaknya selama kurang lebih dua jam, puskesmas pedada sudah tertata dengan baik. Pelayanan administrasi, fasilitas kesehatan, pelayanan perawatan dan dokter di ruang rawat inap serta rawat jalan dan kebersihan di puskesmas pedada sudah sangat baik. Ia berharap depan pelayanan kesehatan di Puskesmas itu terus ditingkatkan tenaga medis dan pegawainya juga harus sering ikut pelatihan agar kompetensinya lebih ditingkatkan karena Puskesmas pedada akan segera terakreditasi Anda sedang mendengarkan berita utama ser diM Polsek Kecamatan Mane PD telah mengamankan 35 sepeda motor tanpa surat atau bodong yang dibeli warga dengan harga murah. Sepeda motor ini diserahkan warga secara sukarela setelah adanya himbauan dari Polsek setempat. Kapol Respedia KBPM Ali Hadapi mengatakan dalam waktu dekat ke 35 sepeda motor bodong ini akan dipindahkan ke Mapol Respedia untuk memudahkan warga melapor dan mengecek sepeda motornya yang hilang. Saat ini kondisi sepeda motor ini sudah tidak utuh. Sebagian telah dirusak untuk mengelabui petugas dan pemilik Karena itu warga yang pernah kehilangan sepeda motor disarankan membawa barang bukti kepemilikan BPKB atau surat kendaraan Sehingga memudahkan petugas mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka Beberapa bulan lalu Polsek Gempang juga telah mengamankan puluhan sepeda motor yang diserahkan warga Gempang secara sukarela Sebagian sepeda motor bodong ini telah diambil pemiliknya, namun sebagian lagi masih di Mapol Respidi. Sudarlun memperingati 12 tahun bencana tsunami yang terjadi 26 Desember 2004 lalu. Pemerintah Kabupaten Pidi menggelar zikir dan pemberian santunan kepada 200 anak yatim, sekaligus menggelar maulid Nabi Muhammad Alaihi Wasallam di gedung olahraga alun-alun kota Sigli, Kamis pagi. Acara diawali zikir dipimpin Walid Abu Bakar, pimpinan zikir Kabupaten PDI. Suasana zikir berlangsung haru dan hikmat saat mengikuti bacaan zikir tahlil, tahmid dan asma Allah Subhanahu wa taala. Turut hadir unsur Muspida, para kepala SKPK, camat dan ratusan warga sekitar juga hadir. Beberapa jamaah terlihat menitikkan air mata saat berlangsungnya zikir. Ketua Panitia Pelaksana Dr. Andesayuti Mukhtar mengatakan pelaksanaan maulid dirangkai peringatan 12 tahun tsunami ini digelar dengan dana yang bersumber dari sumbangan unsur musbida, kepala SKPK, dan lembaga daerah lainnya. Acara ini juga dirangkai pemberian santunan kepada anak yatim. Sementara PLT Bupati Pidi diwakili Sekda Kap Pidi Amiruddin dalam sambutannya mengatakan musibah gempa dan tsunami adalah cobaan bagi semua. Sedangkan ceramah maule disampaikan Ustadz Tengku Ha tamliha Hasan LC yang mengajak umat selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sulu sejumlah pedagang di Kompleks Pasar Impres Tapatuan Aceh Selatan keberatan dipindahkan ke Kompleks pasar rakyat tapatuan yang berlokasi di areal Tpi Lu Bengkuang pasalnya lokasi pasar yang baru dibangun ini dinilai tidak cocok Sebab selain lokasi yang jauh dari pusat keramaian, diyakini pembeli asal sama dua juga enggan berbelanja ke sana. Zainiar, salah seorang pedagang di Pasar Impres Tapak Tuan, mengatakan, sebagian besar pedagang yang selama ini berjualan di Pasar Impres Tapak Tuan keberatan jika dipindahkan ke lokasi baru. Bahkan menurutnya sebagian pedagang akan tetap bertahan berjualan di komplek Pasar Impres sekalipun Pemkap Aceh Selatan menggusur mereka. Sebab di pasar impres saja yang lokasinya di pusat ibu kota kecamatan, pembeli sangat kurang. Apalagi dipindahkan ke kawasan yang jauh dari pusat keramaian. Selain lokasinya yang jauh, harga harus dua kali mengeluarkan biaya transportasi menggunakan angkutan umum sehingga Kompleks pasar rakyat sepi pembeli. Kabupaten Perdagangan pada Disperindakob dan UKM AC Selatan Saiful Rahman SE mengaku pasar rakyat tapak tuan di Gampung Lok Bengkuang ditargetkan beroperasi 2017-2017 dan saat ini baru selesai pembenahan tahap 2. Menurutnya hanya sebagian kecil pedagang di Pasar Impres yang keberatan dipindahkan ke Pasar Rakyat. Dari Yitterum Selambi Tanjung Permaskian berita malam di Sekamis 22 Desember 2016.